Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Ha'iyah Li Abi Bakar bin Abi Dawud Rahmatullah alaih Naam barakallahu fikum Sahabat jenak Naam kalau teman keju enggak masalah Dapat pahala barakallahu fikum Nanti di jama' ta'akhir kejunya Naam Nol musta'an Kita lanjutkan barakallahu fikum Nah, pantun yang kita baca saat ini adalah masih pantun yang kedua, yaitu ungkapan Al-Imam Abu Bakar bin Abdurrahman rahimatullah alaihi. Wa din manjidatan Rasulullah Nah, wa din bi kitabillah atat an Rasulullah tanzum wa tarbahu. Beragamalah engkau dengan Al-Qur'an dan Al sunah Rasulullah SAW yang telah dibawa. Nisanya engkau akan apa? Nisaya engkau akan beruntung dan juga selamat. Ikhwani fid bin azza na'zakumullah. Nasihat yang terakhir kita baca kemarin adalah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizhahutaala agar kita tidak mudah taklid, mengekor. Naam karena mengekor, taklid buta itu adalah haram. Barakallahu fikum apalagi yang diikuti adalah bukan hujah, yang diikuti adalah manusia biasa yang tidak ma'sum, tapi ikutilah dalil ikutilah dalil yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang mana dalil tidak akan pernah berubah sejak dahulu hingga saat ini, hingga akhir zaman nanti yang namanya dalil tidak akan pernah berubah, tapi kalau yang kita ikutin adalah para tokoh, para pembesar ustadz kita, guru kita syekh kita yang kita ikutin terkadang berubah-ubah terkadang berubah-ubah, dulu mengharamkan televisi sekarang membolehkan televisi dulu mengharamkan proposal, minta-minta gak boleh sekarang minta-minta, alasannya penggalangan dana diam ya, bikin yayasan, minta sana minta sini. Proposal, kertas putih tulisannya ta'awun, Allahu musta'an. Dilarang barakallahu fikum jangan suka minta-minta karena minta-minta perkara yang menghinakan. Kalau seandainya kita belum bisa memberi paling minim diam. Itu lebih bagus daripada minta karena Rasulullah mengatakan apa? Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufliah. Na'am as-suflah artinya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bahwa maksudnya memberi lebih baik daripada minta-minta, kami gak akan beri ustad kalau gak diminta, berarti dia gak ikhlas paham ya? berarti dia gak punya inisiatif orang itu kalau punya pikiran punya akal yang sehat, dia gak nunggu orang minta dulu, paham ya kalau yang mengatakan anak gak akan beri kalau gak ada yang minta itu berarti dia gak pernah mau sodako, paham ya, gak pernah ada inisiatif untuk infak, karena dia harus ada orang minta dulu baru ngasih paham ya, berarti keikhlasannya kurang paham ya, karena dia ngasih karena diminta coba so, kalau dia ngasih laku tanpa orang minta perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fiikum yang jelas sandaran Al-Qur'an Sunnah itu sandaran yang akurat, sandaran yang tidak akan pernah berubah Al-Qur'an dan As-Sunnah na'barakallahu fiikum. Qala al-mu'allifu ashabu Allah, aqiratus salafi fi kalamillahi azza wa jal. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru. Pembahasan yang baru ini mengenai apa? seputar ucapan Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an bukan apa? bukan makhluk yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka pelakunya bisa masuk dalam kekufuran wallahi abdillah hati-hati karena Al-Qur'an itu kalamullah jalla wa ala minhu wa ilaihi ya'udhu dimulai dari Allah taala dan kembali kepada Allah subhanahu wa taala Al-Qur'an kalamullah jalla wa ala. oleh karena itu Al-Qur'anul Karim diagungkan Al-Qur'anul Karim dimuliakan Al-Qur'anul Karim itu sebagai mukjizat yang paling besar semua orang ditantang yang berani mendatangkan Al-Qur'an misalnya. Ada yang mampu enggak kira-kira? Gak ada, mulai profesornya, dokternya, Lc, M.Sc-nya, misalkan, semua yang ditantang untuk datangkan apa? Al Al-Qur'an misalnya enggak mampu sama sekali. Gak ada yang mampu. Karena Al-Qur'an ini mukjizat kalamullah jalalahu wa'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, "Na'am barakallahu fikum." Naam, karena al quran Karim adalah ramu'jizah yang sangat besar. Setiap orang ditantang enggak akan mampu. Tantangannya banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Kul. Hmm. <tune> nah. Tantangannya sangat istama'atil insu wal jinnu. Ala an ya'tu bi misli hadal Quran. La ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'dil dohirah. Artinya, katakanlah Wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang sok, eh, yang sombong, yang sok tahu, yang sok mengatakan, kami bisa, kami yang paling besar misalkan, suruh ngomong apa? Katakanlah kepada mereka untuk datangkan Al-Quran yang semisalnya. Mampu tidak kira-kira? Tidak mampu, jendang manusia berkumpul dari satu. Ini saya apa? Mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran. Walaupun saling bahu-membahu, tolong-menolong, profesornya, doktornya pun tidak akan mampu. Bayangkan Al-Quran Al-Karim Oleh kerana itu Musaylimah Al-Kadzab eh, Musaylimah Al-Kadzab itu Nabi Palsu Yang mengaku aku Nabi Musaylimah Al-Kadzab Siapa tadi? Musaylimah Al-Kadzab itu Nabi Palsu Dia mengatakan tadi malam telah turun pada kami Wahyu Yang semisal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad katanya Allah Al-Musta'an Padahal dia digelari Al-Kadzab karena pendusta Apa itu yang turun? Nah Barakallahu Fikum Waktu itu yang dikabarkan adalah Abdullah bin Amr bin Al-Ash Dikabarkan kepadanya. Nah, ternyata apa? Ternyata dia ingin menyanyiin Al-Qur'an. Nah, yang dikatakan apa itu? Eh? Apa? Apa? Surat apa? Surat apa? Tentang qodah Tenang kodok. Telus. <laughs> Tentang apa? apa itu? Eh, ada di antaranya juga yang di nukilkan adalah Al-Fil zuhuru Nah, itu gajah yang memiliki telai yang panjang. Allahumussalam itu apa? Itu katanya apa? Surat yang turun, ayat yang turun yang yang menyamai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allahumussalam. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Anas semakin paham dan mengatakan, "Aku semakin yakin kamu itu kadzdzab pendusta." Bayangkan, ngaku nabi Nah apalagi yang ngaku nabi perempuan. Orang Indonesia lagi. Paham ya? Ada enggak Orang Indonesia yang ngaku nabi perempuan. Pernah dengar ya dulu ya. Nah enggak perlu sebutan namanya, dia juga akan kenal. Nggak kenal siapa yang jelas. Barakallahu fikum dulu di Indonesia ada yang ngaku nabi. Perempuan. Pakaiannya katanya serba putih katanya. Pengikutnya ada katanya. Bukan nabi. Itu adalah kezabun para pendusta. Rasulullah SAW dan hadis yang sahih. Nah Rasulullah mengatakan. Nam sayati ba'di atau semenaan itu ya akan datang setelahku nanti salasuna kadzabun 30 orang pendusta kullu wahidin minhum yad'iyana nabi atau kamaqala nabi sallallahu alaihi masing-masing mereka itu mengatur, mengaku dirinya nabi salasuna kadzabun 30 orang pendusta dari itu di antaranya muslim kadza hingga saat ini pun mungkin ada yang seperti itu ya dia semula dianya di belakang rumah itu kan tanahnya kosong sama dia digali digali kemudian dia nulis enggak tahu tulisan apa itu. Ah, ha, digali timbun situ. Setelah 7 tahun kemudian sama dia apa? Akhirnya dia tidur. Ketika tidur, mimpi katanya suruh gali di belakang rumah. Ternyata nemukan kitab yang nimpunnya dia sendiri. Katanya kitab ini wah dari atas katanya. Wahyu dari langit katanya. Nemunya di mana? Di belakang rumah. Tak gali ternyata bener ada kitabnya. Yang nimbun dia sendiri. Akhirnya ngaku nabi. Allahu musta'an. Seperti itu Allahu musta'an. Karena sangat ngeri sekali para kalau fiqum nggak sembarangan. Ada juga yang mereka apa, nah memalsukan hadis apa, -apa kemarin tuh. Anakku tamu Nabi ilah Nabi Abdi. Ilahnya katanya, aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelahku kecuali Allah telah menghendaki. Nah lapor kecuali Allah telah menghendaki lapor apa palsu itu, paham ya? Ada juga yang mereka membaca apa, membaca la Nabi dengan apa susunan mutara khobar. La Nabiun ba'di Ya, La itu adalah nabi setelahku. Akhirnya ada nabi namanya La, Nabila. Allah mesti Itu semuanya nam disebutkan barangkali fikum dalam artian apa banyak orang-orang yang justru mereka nam di bisik oleh setan yang terputus, di bisik setan-setan yang terputus. Akhirnya mereka terkadang mengaku seperti itu. Mungkin tidur Akhirnya dapat wangsit dari setan, serung gali di belakang rumah, digali nemu kitab. Ternyata setelah diusur, ditemukan yang, yang yang nimbun dulu juga orang itu. Allah musta. Allah musta. Yang jelas hati-hati barakallahu fikum, tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Al-Qur'an adalah utusan Allah, Ta'ala bukan makhluk. Na'am minhu bada'a ya'ud. Dimulai dari Allah Ta'ala dan akan dikembalikan nanti di akhir zaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu 'azza wa jalla bimanihi wa karamihi. Ana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, innahu waliyadhalik alqadiru alayhi walhamdulillah rabbil alamin